Satu tembang khusus buat masyarakat eretan semuanya. Salam hormat juga buat pimpinan Simbatan, Kang Deddy, Mas Aris, buat Kang Asep, Kang Gojing Alvin, sing paling ayes wong wadon Jebrewok.